Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang kopi, yaitu ketika otak perlu inspirasi. Ini berhubungan dengan duniawi, dengan fisik, dengan raga, karena bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari raga, karena kita masih hidup di dunia. Jelas berarti Meskipun kita berhakikat, bermakrifat kepada Allah, tapi kita hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari raga. Jadi syariat itu perlu, harus. Karena tubuh ini syariat. Nah, makanya saya bahas, kenapa saya bahas kali ini tentang kopi. Yang jauh dari uh, apa yang dibayangkan. Ekspektasinya mungkin, wah ini kok membahas kopi. Nah, ini penting ini, membahas kopi. Kami santai aja ya. Ini saya biasa minum di mocafot. Ini mocafot namanya espresso. Hmm, ini kopi. Hmm, nikmat. Biasanya kalau saya ngopi memang tidak pakai gula, karena kopi yang sehat itu justru tanpa gula. Tapi kan kebiasaan orang-orang Indonesia ini Kopi dikasih gula Minum apa saja selalu pakai gula Minum teh Teh itu harusnya nggak usah pakai gula Baiknya pakai gula Itu pakai gula Bahkan di Jepang dan di Inggris Teh itu acara semeran dunia khusus Yang hanya raja-raja Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa ngeteh Dan luar biasanya di Indonesia ini Teh murah sekali Bahkan gratis kalau kita masih kalau mah kita masuk ke warco atau warung-warung makan, teka teh itu gratis. Enak kita. Bagaimana tidak subur ni? Saya itu luar biasa. Bahkan saya sebagai orang Sukabumi, ini saya sangatlah sangat bangga ketika ada teman saya ke Inggris. Ternyata katanya di Inggris dia selalu diadakan ceremonyal di kerajaan Inggris. Ternyata teh yang dipakainya itu adalah teh guaupara dari Sukabumi. Woii, gimana nggak bangga saya? Itu dari zaman ketika zaman Belanda. Tehnya itu dari Indonesia Dan kopinya pun Dulu di, di Sukabumi ini ada kopi terkenal Ini saya sedang pakai kopi Sukabumi Namanya kopi Priangan. Sebetulnya kopi Priangan. Nah kembali ngebahas tentang kopi Yang sebetulnya saya singkat Ketika otak perlu inspirasi Kopi ini kalau kebiasaan orang Indonesia Memakai gula Dicampurlah kopi dengan gula Ketika orang tersebut Menyampurkan gula dalam kopi dikocek dan panas apakah terlihat gulanya? tidak, yang terlihat hanya kopi lalu kemana gulanya? tidak ada gulanya saya lihat tidak ada gulanya kalau misalnya ini dikasih gula dirasain hmm pas kopinya tidak disebut pas gulanya tapi pas kopinya karena kebiasaan Indonesia kopi pakai gula kan? ketika diseruput Padahal ada gulanya. Padahal dikasih gula. Tapi kenapa enggak disebut gulanya? Nah, di sinilah saya akan beritahu bahwa jadilah hidup kita ini seperti gula. Jadilah hidup kita ini seperti gula. Di mana ketika orang makan apapun tidak disebutkan, tapi dia tidak lapar. Tapi orang merasakan manisnya. Tapi kalau misalnya gulanya kelebihan. Hmm. Manisan ini, tapi juga nggak disebutin gulanya, hanya disebutin manisnya saja. Apa-apa di Indonesia ini setiap makanan selalu manis, misalnya bolu manis, eh, apa aja gitu misalnya pakai makanan-makanan, apalagi makanan Sunda itu papais manis, terus ada lagi gemlog manis, selalu pakai gula dan identik selalu makanan gula. Makanya kenapa orang Indonesia banyak yang terkena penyakit gula, karena banyak mereka menyukai gula, nah ini kembali ke tadi gula ini selalu ada di dalam setiap makanan tapi tidak disebut gula wah ini e, misalnya papais manis atau misalnya gemelong manis atau ini manis, selalu disebutnya hanya manisnya aja, gulanya gak disebut namun ketika orang itu terkena penyakit, maka disitulah gula diangkat, wah ini penyakit gula ini gara-gara gula nih ini sama persis seperti apa yang terjadi di Indonesia segala sesuatu kita merasakan nikmat Indonesia ini super subur super nikmat kopi aja murah teh murah gimana kita nggak enak Indonesia harusnya cuma satu di kekurangan Indonesia itu kurang bersyukur kalau kita bersyukur Indonesia ini sudah maha kaya makanya goblok kalau misalnya ditanya Indonesia negara apa? negara berkembang berkembang aja terus, gak pernah maju maju Indonesia itu bukan negara berkembang Indonesia itu negara besar Indonesia itu negara maju Indonesia itu negara yang diakui oleh dunia negara terhebat bayangkan korupsi terbesar di dunia itu Indonesia setiap hari korupsi bahkan berjamaah korupsi namun keuangan kita stabil itu menunjukkan bahwa kenapa bisa stabil keuangannya? karena kekayaannya banyak SDA nya sumber daya alamnya luar biasa nih tapi begitulah Indonesia. Ketika saya nanam, saya kakek saya pernah apa? Uh, kakek saya kan petani, dia nanam jagung, sama tomat. Tiba-tiba manggil saya, jagung, tomat, cabai nih. Kamu lihat nanam jagung. Nah, apa ikmanya kayak saya disuruh apa? Nah, uh, Ikut-ikutan ke kebun. Kalau kamu nanam jagung Tumbuh jagung itu orang biasa juga umum pada tahu setiap nanam jagung pasti tumbuh jagung. Tapi di sini kakek akan memberikan hikmah lain kata kakek. Kalau kamu nanam jagung lihat nanti 3 bulan yang akan datang, dan nanam 3 bulan yang akan datang ketika kakek kebun lagi jagung udah tumbuh agak tinggi gitu. Saya lihat itu banyak di sekitarnya rumput. Kata kakek. Nah disinilah letaknya. Kalau kamu nanam jagung pasti banyak rumput yang ikut tumbuh walaupun tidak kamu tanam rumput itu asalnya nah kamu harus berraji-raji memberi rumput-rumput di sekitarnya ini karena dia akan terus tumbuh lagi terus juga penyakit-penyakit di dalam di pohonnya itu, di pohon jagung kalau tidak kamu urus ini jagungnya ketika berbuah tidak akan baik ini adalah suatu filsafat dulu saya ngerti maksudnya apa sih kakek itu ngomongin ini gitu Ketika saya udah lama, udah lama, setelah saya dewasa, sekarang kakek udah meninggal, saya harus sadar, wah oh, ini maksudnya, ketika kita nanam kebaikan, itu pasti banyak yang namanya benang, rumput, kejahatan, kedolimin yang rawong. Ini saya lihatnya dari uh, presiden kita, presiden saya bangga punya presiden Jokowi, karena dia orangnya lulus, nggak pernah korupsi dan lain sebagainya. Dia lurus. Namun ketika lurus itu banyak benalu yang dilihat di sekitarnya. Itu udah Petra karena setiap menanam jantung pasti tumbuh rumput. Tapi kata kayak bilang kalau kamu nanam rumput di butuh jantung tumbuh. Baru sekarang saya sadar, kalau kamu nanam kebaikan di sekitar kamu pasti banyak benalu. Di sekitar kamu pasti banyak penyakit dan kamu harus rajin nyemprotinnya. Penyakit itu menghilangkan penyakit itu yang bikin penyakit-penyakit itu supaya hilang, supaya nanti jagungnya tumbuh baik tapi kalau kamu nanam rumput, belum tentu jagung tumbuh artinya, kalau kamu nanam keburukan dalam dirimu keburukan dalam hidupmu maka belum tentu akan ada kebaikan menyertai hidup kita tapi kalau kita nanam kebaikan udah pasti banyak keromrongan, rong keburukan-keburukan yang eh, apa? benar-benar, dan penyakit-penyakit yang mengambil, yang mendekat. Itu pitrah. Makanya saya tidak menyalahkan Jokowi Ketika misalnya banyak orang di sekitarnya yang merong-merong, yang benar. Ini karena ini pitrahnya manusia. Itu kembali ke tadi, ke pohon jagung, ke pohon kopi. Saya kan lagi membicarakan tentang tumbuhan kopi. Ketika otak perlu inspirasi. Ini otak ini perlu inspirasi. Nah, walaupun memang untuk menghadap Tuhan, untuk menghadap Allah itu otak harus disujudkan, harus diserahkan tapi ketika kita berbicara begini, ini kan duniawi otomatis butuh inspirasi otak ini butuh diisi sesuatu yang benar Nah, ketika kita minum kopi yang saya katakan itu memang tanpa gula tapi kebiasaan orang-orang kan buruk selalu pakai gula, makanan selalu pakai gula ketika pakai gula di dalamnya tidak disebutkan gula Ketika pas kofinya, hmm, tidak disebutkan uh, gulanya. Kalau pun disebutkan manisnya, hmm, pas manisnya. Kalau kelebihan pun gulanya, hmm, gulanya terlalu manis. Tapi ketika orang itu berpenyakit, disebutlah penyakit gula, diabetes. Disalahkanlah penyakit ini penyakit gula nih. Tapi ketika ketika manis, ah kemanisan, ah kurang manis, inilah hidup. Kita harus seperti gula dan kopi Atau kalau kita tidak pernah menggunakan, tidak pernah memakai gula Kita harus bisa merasakan di hidup ini pahitnya itu kerasa Makanya sukarada acandaan Oh sekali-kali kopi molo katanya Nawarin kopi molo, sekali-kali porga kek Maksudnya, kalau kopi kan pahit Kalau porga kan puyeng, jadi sekali-kali hidup itu tidak hanya pahit tapi puyeng juga itu maksudnya bercanda bagi orang yang kurang bersyukur. Kalau kita selalu bersyukur, bahkan pahitnya kopi hmm, akan terasa lebih nikmat. Apalagi kalau sambil merokok. Ini lebih nikmat lagi. Kenapa? Karena hidup kita itu ternyata tidak ditentukan oleh makanan. Orang oh, kena diapur nanti kalau terlalu banyak kopi, katanya terlalu banyak manis. Bukan makanan yang membuat seorang itu menjadi sakit Bukan rokok Yang tadi saya ceritain bahwa ada nenek ini usianya 102 tahun Makinya, ditanya sama wartawan, usia berapa 102 tahun Terus pernah ke dokter, pernah, katanya sakit blood, sakit-sakit ringan Dokter menyarankan untuk berhenti merokok. Tapi katanya sekarang dokternya sudah meninggal Empat dokter yang menyarankan ini Artinya bukan dokter yang menentukan hidup Seseorang lama dan tidaknya Juga bukan bukan makanan atau rokok itu yang menyebabkan seorang sakit Orang sakit disebabkan oleh pikiran, hati, dan nafsu Ingat, 80% orang sakit itu bukan karena makanan Tapi sakit itu biasanya karena mental Karena pikiran, hati, dan nafsu Terlalu banyak mikir, akhirnya darah tinggi Stres, gula darah, gula darah, darah tinggi, kolesterol itu bukan makanan, itu akibat dari hati yang tidak tenang pikiran yang tidak tenang. Makanya saya kenapa sekarang ingin membeberkan atau menceritakan tentang kopi ketika otak perlu inspirasi bahwa yang menyebabkan penyakit itu bukanlah makanan. Bukanlah kopi, bukanlah gula Tapi Pikiran hati dan nafsu Nah Saya mencontohkan ini dengan Kopi, dengan gula Dan gula ini seperti itu. Kalau gula ini tidak, perna, e, tidak pernah Terlihat ketika dicampurkan makanan Tapi akan dirasakan eksistensi Sama seperti Eksistensi Allah Tidak dilihat, tidak bisa dilihat Mana Allah, mana Allah, tidak bisa dilihat Karena bukan jangkauannya pikiran. Kalau pikiran kan harus terlihat, terlihat bentuknya. Angin, mana angin nggak tahu kan? Hanya ngebayangin, benda yang tertiup angin, daun yang tertiup angin, benda yang tertiup angin, kain yang tertiup angin, pikiran terbatas. Tidak bisa men menjamah yang disebut rasa. Disitulah seperti gula. Gula terlihat bentuknya, tapi ketika diselarotkan ke dalam kopi, dilarotkan ke dalam minuman atau makanan, itu tidak terlihat eksistensi gulanya. Tidak dapat dirasakan kehadirannya Sama seperti Allah Tidak dilihat Tidak terlihat Tapi basah dirasakan Eksistensi keberadaan Allah itu Di dalam diri Di dalam merasa Itulah yang disebut ahad Itulah yang disebut akbar Allah membesarkan Hati seseorang yang juga Membesarkan Asma-asma Allah dan gerak Allah dari da dari dalam Dan sifat asmal Bukan dari luar Tapi dari dalam Dari luar semuanya perampung Semuanya ingin mengambil aset Dan menghancurkan apa-apa yang ada dalam diri kita Tapi kalau yang dari dalam Sudah dirasa Sama seperti gula Yang tidak terlihat bentuknya Tidak terlihat eksistensinya di dalam kopi Tapi dirasakan Manisnya Rasa manisnya Begitupun dengan Allah. Tidak bisa dilihat bentuknya, tapi bisa dirasakan eksistensinya dalam rasa diri kita. Semoga apa yang bisa sampaikan saat ini bermanfaat tentang hikmahnya tumbuhan seperti kopi dan jagung. Artinya, kalau kita menanam kebaikan, pasti keburukan akan selalu menyertai. Seperti jagung, kita pas sebanyak, Penalo dan rumput juga penyakit menyertai. Tapi kalau kita nanam penyakit kita nanam rumput belum tentu jagung ikut Kalau kita nanam kejahatan belum tentu ada kebaikan di dalam diri kita. Semoga kita selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita semua selalu berada dalam kebahagiaan, selalu tersenyum, tenang dan relai. Itu kuncinya. Hadapi selalu masalah dengan tenang, jadilah seperti gula yang walaupun tidak disebutkan eksistensinya, tapi ia bisa dirasakan kehadirannya. Rasa, pakailah rasa, jangan pakai pikiran karena disinilah sumber penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.